Itu sudah mau terbit Inilah bedanya sholat wajib sama sholat sunnah Kalau sholat wajib imam harus perhatian sama makmum Karena ini sholat wajib Tapi kalau sholat sunnah ya makmum ikut imam Jangan ini imamnya panjang banget ini besok ganti Insya Allah Ketika tidak bisa diganti, oh enggak, enggak bisa diganti. Ini sudah kontrak sama imamnya. Ya udahlah, anak pindah masjid aja. Tuh cari masjid. Oh enggak. Ketika sholat sunnah ini, kau boleh duduk. Kau capek, duduk. Artinya kalau imamnya panjang, aku mau sholat duduk, enggak apa-apa. Kau dapat pahala, tetap dapat pahala. Tapi separuh pahala. Karena berdiri dalam sholat sunnah itu tidak termasuk rukun. Tapi berdiri dalam sholat, wajib itu masuk rukun. Maka imam harus perhatian sama makmumnya. Mu'ad bin Jabal ketika membaca Al-Baqarah, dimarahin oleh Rasulullah SAW. Kemudian Malik bin Abdullah bin Abi Bakar. Ini anaknya Abdullah bin Abu Bakar. Dia cerita dari bapaknya ini. fi minal qiyam. Dulu kita itu pulang dari masjid, dari sholat terawih. Pulang pembantu itu ribut nyiapkan nyiapkan sahur karena subuh sudah mau terbit kita sekarang pulang teraweh jam berapa kita masih bisa makan lima kali makan nah dan ini yang perlu diperhatikan tuh. alhamdulillah tapi anak bersyukur kepada Allah sekarang sudah mulai banyak masjid-masjid yang bacaannya panjang. Enak bacaannya. Walaupun di beberapa tempat khususnya di kampung itu ya. Imam semakin cepat semakin dicintai sama. <SILENCIO> nah semakin dicintai. Lebih panjang sedikit mereka sudah membandingkan enakan yang kemarin. Kemarin itu anak sampai rumah setengah delapan sudah sampai rumah. Allah <SILENCIO> <SILENCIO> Abu Usman ennah diceritaini Umar bin Khattab r.a menyuruh para imam ketika sholat itu dibagi-bagi Ya Umar tetap memperhatikan rakyat. kalau imam itu bacaannya cepat disuruh baca 30 ayat Kalau imam itu pertengahan bacaannya kan ada imam yang bacaannya lambat gitu ya Kalau pertengahan disuruh baca 25 tapi kalau imam itu bacaannya lambat ya lama bacaannya maka disuruh baca 20 ayat Sama Umar bin Khattab RA. Yang mengalami lah Perubahan di situ Rasulullah SAW Beliau solat malam Satu rokaat Itu Anas bin Malik yang cerita Aku berdiri jadi makmumnya Nabi AS. Allahu Akbar Setelah Amin Rasulullah SAW membaca surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim Lamyak. Katanya Nas mungkin berhenti ketika ayat ke seratus. Sampai ayat seratus nyambung. Oh, mungkin berhenti setelah apa? Akhir ayat surat Al-Baqarah. Aman al-Rasulusabi' terakhirit, la yakni ful lah nafsan Ternyata setelah Al-Baqarah lanjut. Disebutkan lanjut An-Nisa Kemudian lanjut Ali Imran Empat Jus satu rokaan Makanya kita perlu nyoba Perlu nyoba Antuk perlu enggak nyoba Antuk bilang sama imamnya Pak Imam, Masa kita enggak melaksanakan sunnahnya Nabi sekali-kali lah Ya bismillah Imamnya rukuk jamaannya Kayaknya sudah enggak ada Cuma Allah akbar jemaah. Anak-anak nggak anak kebayang leh. Ya. Makai di sini antum, antum lihat kenapa Rasulullah SAW sampai bengkak kaki, Qiyam Karena berdirinya beliau itu panjang. Kira-kira berapa jam? Empat jam. Empat jus. Kalau kita bicara satu jus orang baca cepat setengah jam, empat jus berarti 2 jam berdiri. Kalau di Masjidil Haram ya ada kan Qiyamul Lail yang sepertiga malam akhir itu di sepuluh hari terakhir. Masya Allah, ada yang kadang-kadang salah ya Allah ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Terus solat. Ada yang solat maju mundur jemaah. Hurrr, mau jatuh tidur kan dia jemaah. Karena bacaan imamnya panjang gitu jemaah. Ada yang Masya Allah rukunya panjang imamnya. Ada yang rukuk sampai nyungsep apa nyungsep <risas> Allah Akbar. dan ada sebagian yang sholat anda lihat sendiri sholat sujud gak bangun lagi sampai imamnya salamualaikum akhirnya dibangun nih. ini sudah salamualaikum ya terus terang orang yang tidak terbiasa itu berat namun perlu dibiasakan mulai kapan ya tahun ini kita berusaha untuk jadi lebih baik minta sama imamnya Ya supaya ditambah bacaannya. Tahun lalu saat umumnya masjid ini tahun lalu alhamdulillah kita baca satu juz. Ya tahun ini mungkin bisa lebih baik karena nggak ada hitungan sehari satu juz, sehari dua juz nggak ada. Tapi kalau bacaan imamnya bagus ya mungkin uh, bisa lebih panjang ya. Dan disampaikan kepada jamaah yang merasa terlalu panjang bacaan imamnya lelah boleh duduk, boleh duduk bawa kursi bawa kursi nggak apa-apa kalau untuk sholat sunnah anak sampai jangan seperti sep, uh, sebagian orang sebagian orang di masjidil haram itu anak-anak muda khususnya kalau itikaf jadi pas imamnya assalamualaikum dia ngobrol ngobrol lama sama saimnya pas imamnya mau rukuh dia langsung berdiri Allahu Akbar ini ini banyak seharusnya ya dia mungkin capek ya. dia capek seharusnya dia ya sudah salat dari awal tapi duduk. Ketika imamnya mau rukuk dia berdiri. Supaya dia rukuk dalam kondisi berdiri dan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sudah sepuh dan beliau udah sakit, beliau salat malamnya duduk. Karena beliau bacaannya panjang